Umat kian dibuat bangga dengan hadirnya generasi-generasi mas penghafal Al-Quran. Kini banyak anak di Indonesia yang juga sudah hafal Al-Quran dalam usia belia. Salah satunya adalah Musa, peserta salah satu kontes Hafiz Indonesia yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta Indonesia. Usianya baru 5 tahun, tapi hafalan Al-Qurannya sudah hampir 30 juz penuh.